بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين Asyadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika dah Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu Wala nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim Mubarik ala sayyidina Wa habibina Wa syafi'ina maulana muhammadin salli Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumid din amma ba'du. Pemirsa Televisi Indonesia Di mana saja anda berada Sungguh sangat berbahagia sekali Di bagi hari yang sangat cantik Matahari sebentar lagi Akan memancarkan Kehangatan tubuh kita Dan Allah memancarkan Begitu banyak rezeki Yang kita raih tentunya Sebaik-baiknya Kerana rezeki kita Tidaknya kita ambil dengan akhlakul karimah, Dengan tata-tata Yang bagus menurut ajaran agama kita yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semua tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam yang senantiasa mengajarkan kita, mengiring kita minaz zulumat ila nur yang nanti insya Allah akan memberikan syafaatnya kelak. Amin. Allahumma Pemirsa bagaimana Alhamdulillah kita bertemu kembali di mimbar lurus salam yang memang kehadirannya Senantiasa kita rindu-rindukan setiap hari kemis pagi di televisi ribu Indonesia yang sangat kita cintai Perlu anda ketahui bahwasannya semua di seluruh Indonesia bahkan luar negeri Menyaksikan ikut mengaji di mimbar lurus salam Jazakallah khairan khairan Dan ibu-ibu apa kabar? Aduh, Pada sehat ya seger-seger benar kelihatannya. Sholat subuh tadi kan, udah zikir, udah berdoa, berdoain kita nggak nih? <laughs> Insya Allah juga pemirsa, dimanapun anda berada, tentu saja kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebagai gambaran taatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari ini pengajian kita keberkahan solawat. Tadi kan udah dibatikan solawat ya di sini akan kita dengarkan keberkahan solawat dan akan menyampaikan siapa lagi kalau bukan guru kita yang kita cintai Kiai Haji Pahbuh Haji Isha ya. Alhamdulillah. alhamdulillah alhamdulillah seluruh wani marilah bila Allah amin sehat deh alhamdulillah berkat doanya ini awet muda nih Awet tua kali ya Awet tua ya. <laughs> Sibuk betul saya itu tidak pergi ke sana pergi sini, ya. Tapi Alhamdulillah bisa hadir di Mimbar Nusara Mengajar lagi ya. Alhamdulillah berkat. Ini ada ikut ngaji nih oh, iya, iya, Apa kabar Ustaz? Awas. Sehat ya? Temujib ya. juga muter-muter terus ya hmm. Orang betul bilang kayak panggalan Juga Bapak-bapak Apa kabar dari An-Nur ya Dari, dari Ustaz Sehat Ustaz Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, sehat. Alhamdulillah Baik para pemirsa dan saudara-saudara kami di studio, kita ikuti pengajian ini Kita khusus. Kita khususkan diri kita dengan khusyuk dan ikhlas. Kalau tidak ikhlas rasanya sulit ilmu kita kita dapat. Jarang kita kedekatan dengan guru kita dah. Alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah Wa minanehi al-ghamira Wa ayadihi al-mutakafira Wassalatu wassalam Ala sayyidina Muhammad Allahumma Sayyidi Allahumma. ahli dunia wal akhirah Wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahira Sama hmm. ba'du Pemirsa TVRI Yang berbahagia segenap hadirin hadirat di nimbar nur salam yang saya hormati marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala yang hingga saat ini senantiasa melimpahkan nikmat karuniaNya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat Amin. Serta rido dan inayat Sehingga kita selamat dari alam dunia sampai ke alam akhirat Amin ya Rabbul ya Alamin Hari ini kita membahas tentang keberkahan sholawat Keberkahan itu artinya barokah Barokah itu adalah ziyadah fil khair Bertambah di dalam kebaikan Umpamanya hidup tambah Umur dengan ibadah Itu namanya umurnya berkah Atau barokah Itu disebut barokah Hidup rumah tangga Tambah tenang Itu tambah, tandanya barokah Bergaul dengan orang-orang yang baik Tambah teman-teman orang baik Itu namanya barokah, anak-anak tambah taat kepada orang tuanya, berarti kita mendapatkan keberkahan. Nah, itu termasuk keberkahan. Nah, adapun selawat. Selawat ini adalah kalau datangnya dari Allah itu rahmat namanya. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad itu rahmat. Kata Imam Ghazali, salawat itu terbagi tiga Allah berselawat kepada Nabi Muhammad Itu artinya Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Besar Muhammad, Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam Malaikat berselawat Malaikat salawat itu artinya malaikat beristighfar kepada Allah untuk Nabi Muhammad Lalu kita orang Islam, orang yang beriman berselawat kepada Nabi Muhammad itu doa ya, Jadi kita Mendoakan Nabi Besar Muhammad oh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Pemirsa TVRI Dan hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Ada orang yang bilang Kenapa sih Kan salawat itu doa Dari kita untuk Nabi Muhammad Nabi Muhammad kan gak butuh doa kita Saya jawab benar Nabi Muhammad tidak perlu dengan doa kita Saya jawab betul Tapi kan kalau kita Mendoakan Nabi gak salah Bukan hanya orang yang butuh yang kita berikan Yang orang yang tidak butuh kalau kita berikan Sebagai tanda cinta Boleh aja Bahkan itu sangat amat baik Saya kasih contoh Saya kasih contoh Ada Seorang dia tidak kaya bahkan hampir miskin mertuanya kaya raya lo hmm. mertuanya kaya raya kaya raya kalau umpamanya dia berbuat ber berbuat baik beli makanan untuk mertuanya mertua nggak hmm. butuh yeah. ya orang kaya yeah, yeah. tapi ini yang narik ojek oh, umpamanya nih dia kumpulin duitnya sedikit sedikit akhirnya dia tahu dek di doyanan mertuanya nih dia beli jeruk yang gede-gede. Dia beli 5 kilo. Wah, banyak benar. Dibawain kemana? mertuanya. Itu mertuanya jangan lagi 5 kilo, 5 truk dia bisa beli. Iya, iya. Ya. Saking kaya -nya. Saking kayanya artinya sangat kaya enggak. Ya. Dia enggak butuh dengan jeruk seperti itu karena dia mampu. Iya. Tapi karena si mantu yang bawa dengan rasa cinta, rasa hormat rasa sangat ingin dekat dengan mertuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah mantu, apa kabar? Kabar baik. Cium tangan. Setelah udah cium tangan, kemudian tuh apa mantu ini nih, gak pengen lagi ada rezeki nih, bapak gira mertuanya. Seneng nggak? Ya. MasyaAllah ini mantu susah, masih mikirin mertuanya iran tuh mertuae dibawain padahal di kulkasnya penuh tuh jeruk artinya dia enggak butuh enggak butuh ya karena sangat senang mertua begitu mantunya mau pulang saya mau permisi deh Bapak ya cium tangan lagi ya mantu ya sama motor tinggalin deh ya. Nih uh, kunci mobil kijang. SPNK BPKB bawa pulang deh. Ya. Gara-gara <laughs> jeruk 5 kilo bawa ya. mobil kijang. Iya. Kenapa? Senang. mertuanya itu senang. Nah, sama kita kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak butuh doa kita. Waduh dia udah dijamin pasti masuk surga. Dan dia nanti di padang mahsyar jadi raja kok Nabi Muhammad. Ya. Karena dia awwalus syafi'in dia gak butuh dengan doa kita, gak butuh Tapi rasa cinta kita, keinginan kita dekat dengan Rasulullah Kita bersalawat, kita mendoakan Rasulullah Insya Allah Rasulullah bersabda Sulu alaya pa'inna solatakum tabluhuni Bersalawatlah kamu kepada aku Sesungguhnya salawat kamu itu sampai kepada aku jadi ada Nabi ada daftarnya tuh, Po Indun tuh ada daftarnya, langganan solawat, Bang Miun, langganan solawat, ada kartu tuh langganan nih disana? Iya ya. Termasuk Pak Parto. Ya. Pak Parto gitu langganan solawat. Jadi itu ada. Ada kartu langganannya nanti kalau orang yang sering bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi tahu ini orang cinta sama saya. Saya akan cinta sama dia kan begitu. Nah hadirin hadirat pemirsa TVRI yang berbahagia. Keberkahan salawat memang sangat amat luar biasa. Karena satu-satunya perintah Allah. Yang Allah Ta'ala melakukannya terlebih dahulu Baru memerintahkan kita Cuma salawat Cuma salawat Tidak ada ibadah yang lain Yang diperintahkan oleh Allah Allah Ta'ala menyatakan aku melakukannya Kecuali salawat Coba baca ayatnya Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Jadi Allah Ta'ala jelaskan dulu Aku berselawat kepada Nabi Malaikat berselawat kepada Nabi Hai orang-orang yang beriman Berselawatlah kamu kepada nabimu Dan sampaikan salam selamatmu kepadanya Satu-satunya Perintah Allah Yang Allah mendahulukan dengan melakukannya terlebih dahulu Hanya salawat Kepada Nabi besar Muhammad Sallahu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam ketika nikah dengan Hawa Mas kawinnya juga salawat hmm. Nabi Adam kan waktu pertama diciptakan oleh Allah Allah telah letakkan dulu di dalam sur, Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun di surga yang begitu indah Nabi Adam celangak, celenguk Mengong Kan gitu kan? Ditegur oleh Allah. Dam. Ini yang tegur Allah. Ditenggak boleh menggil Nabi Adam yang dam-damannya. Emang dam ngiri. Dam, kenapa bengong? Kata Nabi Adam, engkau lebih tahu ya Allah. Ya memang begitu. Allah taala nanya pada Allah taala udah tahu. Itu istilahnya di dalam itu namanya min babit tajahul. Pura-pura tidak tahu. Tahu sama juga bapak-bapak gendong anaknya sendiri pagi-pagi gendong Anak siapa nih? Anak siapa nih? <gaya> anak kelo, kadang gitu Iya <gaya> ya kan? Benda dia tahu, nanya itu, kolokan Allah Ta'ala nanya kepada Nabi Adam Allah Ta'ala sudah tahu jawabannya Nabi Adam iseng sendiri sendirian emang begitu Rumah biar keren, hebat, luas Halamannya gede ada kolam renang sendiri. Hmm. Galur itu Nggak Nah, sih, gitu Nabi Adam Allah taala sudah tahu. Dia perlu pendamping. Allah taala ambil tulang rusuknya Nabi Adam, diciptakanlah namanya Hawwa, istri Itu jadi ditaruh di depannya Nabi Adam. Ya namanya laki-laki tertarik dengan wanita udah dari dulu, Bu. Itu udah penyakit keturunan Bukan nah, baru aja, baru buka. dari dulu. Kayak jadi perempuan hati-hati. Heeh. -hati. nenek-nenek kadang demen adek, kakek-kakek. Hati-hati lo gitu. Dia ya, juga dari keturunan dari dulu deh. Akhirnya Nabi Adam tentunya ada sir. Kemudian dinikahkanlah Nabi Adam dengan Hawa. Mas kawinnya salat selawat kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadnya belum lahir kan? Belum lahir tapi namanya sudah disebut di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kecintaan Allah kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dinikahkan. Nabi Adam dengan Siti Hawa mas kawinnya sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam baiklah baik. yeah. sampai semua selawat ya yeah. ingat ya apa Mas apa sebutnya mahar ya mahar baik eh, kita sabar dulu kelihatan Ibu-ibu dengan sabaran ya Bapak-bapak sekalian pemirsa yang berbahagia kita saksikan tayangan berikut ini Baik, eh, pemirsa televisir, pemirsa dimanapun anda berada, sungguh sangat berbahagia sekali pagi hari ini anda masih berserta bimbar nurus salam dan juga ibu-ibu. Oh, sekalian yang kelihatannya ceria betul ini ya, apalagi kita tadi nyebut-nyebut mas kawin, kelihatannya ada yang ngelamun, nostalgia gitu ya. Bisa-bisa nanti kalau anak saya nikah, mas kawinnya selawat aja ah. Ya, <laughs> ya silakan pagi hari ya. ini yang menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi ya. Ustadz Pak Ikan bilang, waktu itu mas kawinnya salawat aja, boleh gak? boleh ya, ah, ja. yeah. umpamanya baca salawat sejuta kali wi -wi boleh ya? Ma boleh mas kawin itu kan ialah sesuatu yang manfaat suatu yang manfaat. Saya lebih tertarik kalau ada orang nikah itu mas kawinnya umpamanya hafal Yasin. Nah, itu boleh. Daripada kita berikan Al-Qur'an enggak dibaca. Nah, hafal Yasin. Jadi penghulu bilang, mas kawinnya hafal Yasin. Ayo Yasin. Kalau enggak hafal, enggak jadi nikah. Nah, <laughs> kita terusin ya. Nah, jadi Nabi Adam alaihi nikah mas kawinnya Salawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu bisa sering-sering kita baca tu bu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Masya Allah Enak tu kita baca begitu Nah ini solawat disebut solawat Jibril. Hmm. Ini solawat disebut solawat solawat Jibril. Nah ini solawat Jibril ini miftahur Rizqi Kuncinya rez Kalau mau tahu bu. Jadi kita baca solawat sering-sering rezki kita dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan semua ini tergantung ketentuan Allah. Soal rizki ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Nah miftahul rizki itu Kuncinya rizki itu adalah Salawat yang tadi itu salawat Jibril Pendek Salallahu ala Muhammad Salallahu alaihi wasallam. Saya baca ada satu keterangan Ada cerita di dalam kitab Ada orang Zaman dulu nih Zaman masih kerajaan Ini orang preman tahu tau nggak bu preman bu apaan ah jawaban jawaban preman makan katanya tukang palak ya minta duit ngodong makan kagak bah kaya agak bayar segala macam deh itu namanya preman nah ini preman insap ini preman insap insap dia insap dia bilang ma bininya dia bilang nih Jaman dulu mungkin mami, yeah, yeah, yeah, yeah. Ya, orang sekarang nggak begitu. Iya mami, nggak kebanjiran sekali mami juga. Iya yeah, iya yeah. mami mami kebanjiran. Iya, yeah. yeah. yeah. yang penting keren deh yeah. orang sekarang, jumpo di kampung pelosok, panggil mami papi. Iya, yeah. anaknya nanya mami papi mana? No papi lu lagi nabun. <laughs> Kartabunan lagi bang Kartabunan orang kampung manggil mami papi. Jadi ini preman bilang nih papi insatnya. Alhamdulillah kata istrinya memang mami pengen ngomong banget sama papi nih buat apa nyari diet begitu nodong sana nodong sini musuh jadi banyak jangan jangankan lagi kita nikmat lagi tidur ketakutan datengin polisi segala macam deh hmm. nggak enak tuh, hidup begitu udah papi alhamdulillah deh papi insaf iya papi insaf tapi mami sabar ini ya tapi mau nyari kerjaan iya di insaf deh duitnya yang udah ada disimpan sama dia kan dibuat makan sehari hari karena nggak nggak jadi preman lagi yeah, yeah, yeah. Jadi ya, dia gak minta Habis lagi, ya. gak malakin lagi Yang ada aja dia habisin Yang ada aja ya di habisin seminggu, dua minggu, tiga minggu Dan dapet kerjaan Dia duduk sama istrinya di depan rumah kan Rumahnya pinggir jalan pi. tiga minggu pi Kenapa? Mendaringan udah kosong berasa habisnya. Kata suaminya sabar Mi Emang orang kalau lagi mau bener dicoba ya, nih dia. Iya, Pi. Sabar aja deh Iya, sabar. Tahu-tahu dia lihat, ini tiba-tiba dia lihat ada orang lewat rombongan. Hmm. Ada laki-laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu rombongan. Kata istrinya, "Pi, itu orang banyak mau ke mana, Pi?" Kata suaminya, "Yuk, kita ikut nih." Mungkin nyari rezeki kali. Oh. Emang udah pikirannya ke rezeki mulu. Oh. Lagi susah. Iya. Orang kan lagi susah begitu. Yeah, Di mana ada yang ini udah ikut aja udah. Ikut deh, ikut. Ayo ikut ya, berdua ikut. Begitu dia ikut, enggak taunya tuh bapak-bapak sama -bapak ibu-ibu ke majelis taklim. Ya duduk kata istrinya bilang Hi, duduk hi. duduk tanggung malu balik lagi gitu. duduk udah akhirnya preman ngaji nih uh, preman ngaji ngaji nih terpaksa tuh yeah, yeah. Duduk dia duduk Begitu dia duduk Ini kiainya nerangin masalah keberkahan Salawat Dia terangin tuh salawat begini begini Keberkahannya Ya kayak saya lagi ngerangin masalah salawat ya. Dia terangin juga kunci rizki Kalau mau rizki terbuka Kata ini baca salawat kunci rizki Salawatnya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Begitu dengar itu suaminya langsung bangun Nih pulang nih Oh, kan belum selesai. Udah dapat kuncinya, udah tenang oh, oh. Kan kamu nyari rezeki kan? Ya? Eh, udah kuncian dikasih sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, yang penting jangan lupa, diafalin medi berdua. Di jalan gua doan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang liatin, orang doaan kok begini terus. Sampai di rumah. Kau oh, tak berhenti berhenti baca salawat pagi siang sore malam pokoknya selama dia melek matanya melek salawat dua-duaan terus di rumah itu terdengar salawat karena sudah setiap hari terdengar salawat setiap waktu setelah terdengar salawat orang pada bilang oh ini rumahnya kiai salawat udah jadi iya itu belum apa-apa iya -apa. iya jadi kiai kiai salawat kiai salawat dia terkenal ya kiai salawat mana nggak bisa apa-apaan, preman. Iya, iya. Ini memang rizki mau datang. Dia baca solawat udah seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, istilahnya nggak ada lagi. Ih, kuncinya udah banyak banget ya nih. <laughs> Belum ada yang terbuka ya nih. Sabar, mi sabar. Bagus juga nih preman. Iya nih preman, udah mau insya benar sabar sabar. Ntar insya Allah Allah telah buka rizki. Tiba-tiba ada yang datang, Assalamualaikum, Salam. Waalaikumsalam, silakan masuk, ya, silakan duduk, gitu duduk. Itu orang bilang, Kiai Solawat, ah, Kiai? <laughs> saya bukan Kiai, pokoknya saya tahu di sini Kiai Solawat. Hmm. Saya bukan Kiai, saya mantan Permat, Kiai Solawat. Hmm. Naik pangkat dia sudah dapat, nah, pangkatnya Kiai. Waduh, saya malu nih. Dibilang kiai salawat. Saya tahu di sini kiai salawat. Begini kiai salawat. Kiai salawat diundang sama raja wow. ke istana. Gua oh, begini nyolek. Wah, wow. titik kakap ni kakap. Istana, masa ke istana enggak dapat amplop. Anak <tipan> gitu, <tipan> yeah. ya kan? Istana. Terus. Ya, diundang ke istana sekarang. Saya sekalian jemput nih. saya boleh ikut enggak? Boleh. Bobino udah nyolekkan ikut. Oh ikut, biasa ya. Cuma di mana-mana bini begitu. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Yang enak mau ikut mulu. <tuk> Sama enggak, Bu? Udah <tuk> ngaku <dengan> aja. <tuk> Akhirnya ikut nih. Istrinya ikut. Dia ke istana berdua. Sampai di istana dia duduk di depan raja. Kata raja begini, katanya Kiai Salawat Maaf raja saya bukan Kiai Ya udah diam aja deh <laughs> Begini Kiai Salawat Saya punya kron Mahkota Kerajaan Kan zaman dulu begitu, kalau raja ada ya. Mahkota, untuk acara resmi dia pakai Itu ada berliannya Robert. Hilang, katanya Mahkota Kerajaan, ini tanggung jawab saya saya sudah undang katanya kiai kiai istighosah di sini tapi gak berhasil saya itu kiai kiai doanya belum diterima oleh Allah mungkin karena kurang ikhlas kali ya, tanya -tanya. ya. begitu pulang amplop lu, lu berapa ya amplop berapa Begitu ya. kali nah, ini yang nah, begini nih imanuhum ti amplopihim <laughs> bahaya nih bahaya ya mungkin kurang ikhlas kali ya, ya. Nah, begitu akhirnya saya minta tolong sama kisah lawan supaya kembali ini krun mahkota kerajaan saya waduh gimana raja sebab si mantan preman nih mikir kiai aja banyak agak di kabul apalagi saya mantan preman sholat aja belum benar gak bisa raja oh saya sudah minta gak boleh ditawar hmm, Perintah, ya, perintah. Eh, Ini perintah Jadi kalau tidak mau saya penjara Gini nyolek dah Ih, Terima aja Daripada penjara Terima aja dah Mantan preman Ya raja Saya terima raja Tapi ada syaratnya Kotak preman ya keluar <laughs> Dia main di syarat Ada syaratnya raja Syaratnya apa Syaratnya saya minta saya akan amalkan salawat malam pertama saya minta dikirimin ayam bakar satu ekor hmm, kata aja hmm, kecil lah jaya ayam bakar malam kedua ayam bakar dua ekor malam ketiga ayam bakar tiga ekor malam keempat empat ekor malam kelima lima ekor malam keenam enam ekor malam ketujuh tujuh ekor berarti tujuh malam kata rada iya beres udah itu itu aja iya hmm, ya udah gampang dalam dia ulah diamalin selawat berdua duaan ngger baca ni wah wow. di rumahnya sallallahu alaihi wa sallam ala gitu kan sementara ini pencuri mahkota ini jadi ketakutan hmm. jadi ketakutan Allah taala kasih dia ketakutan hatinya dibuat ketakutan oleh Allah wah luar biasa dibilang kalau ki selawat udah baca doa Gawan kita nih, akhirnya itu maling bikin rapat paripurna. Ya di sini aja maling suka rapat paripurna, maling bikin rapat paripurna, maling. Dibilang gimana ini? Kalau kiai salawat yang baca doa kita ketangkap ini, oh belum tentu kata kawan-kawan. Nah kita selidikin aja dulu Apa yang diamalin si media Dikirimlah satu orang Satu orang Untuk mengintip Ke salawat Ya diintipin itu malam Ke salawat aja Enggak baca apa-apa memang bisa ngintu doang <sangkir> Salallahu ala muhammad Salallahu alaihi wasallam Salallahu <Cry outro> ala muhammad Salallahu alaihi wasallam Salallahu ala muhammad Salallahu alaihi wasallam Itu aja Kira-kira jam 10 malam tuh Dari istana Bawain apa Ayam. ayam, malam pertama berapa? Ayam. satu pas habis itu orang ngasih ayam pulang, kan ada aromanya ayam, ada bau oh, ayam bakar hmm, enak, nah, gitu kan si mantan preman bilang sama istrinya mie, tumi, lirik, ada ayam kan satu, tumi, dateng tumi satu, apaan? ayam, ayam. kebetulan utusan maling lagi ngintip kebetulan gue lagi mengintip kisah lawat bilang datang Tumi satu kabur ya dia tawa aja katanya gue ngintip gue kabur dia laporan lagi gue laporan bahwasanya ini kiai luar biasa gue baru ngintip gue udah tau akhirnya maling bikin rapat paripurna kedua wah, wow. bagaimana nih untuk mengantisipasi Kiai Kesolawah, keputusannya harus ada saksinya nih. Maka kirim sekarang dua orang. Malam kedua dua orang ayam ber. Uh. Ya sama. Artinya memang udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ngintip berdua ayamnya dua. Tomin, nih malam dua datangin kabur malam ke tiga tiga malam ke empat empat malam ke lima lima malam ke enam enam malam ke tujuh tujuh malam terakhir kata maling kita datang semua deh ternyata malingnya juga tujuh kebetulan tuh Allah taala kasih memang luar biasa begitu datang tujuh ayamnya berapa tujuh tujuh tujuh sekarang nih semuanya nih malam datang tujuh semua nih Wah, tuh ma, tuh maling semuanya. Assalamualaikum, kisah lawat, nyerah, nyerah. Kisah lawat kaget loh. Kamu siapa? Kami ini malingnya tujuh orang, nyerah. Kisah lawat udah tahu aja kami bertuju. Wah, gue ngomong ayam kok jadi nih. Memang kebetulan Allah telah kasih keberkahan. Kisah lawat, kami nyerah dek. Kisah lawat nini mahkotanya kisah lawat. Kami serahkan, tolong salam sama raja. Kata kisah lawat, kamu harus ikut tapi kami mohon kiswawat salam sama raja kasih tau raja kami jangan ditangkap kami mau insaf deh ini juga kiai katanya dulunya preman gitu <S�an> <S�an> pakai sebut begitu lagi <S�an> iya iya nanti kamu ikut ya semua ikut ikut ke kerajaan sampai di kerajaan raja heran masya allah benar terbukti ini kiswawat Padahal yang hebat salawatnya bukan dia yang hebat salawat, salawatnya keberkahannya. Begitu dia datang sama raja-raja, masya Allah. Kisalawat ada permintaan. Kalau kiai sekarang mau udah minta mobil tuh, yeah, mobil eh? tanah sekarang, udah minta semua. Yeah, iya. Namanya kisalawat dia ngerti apa? Raja, permintaan saya. Ini pencurinya kan dia mau insap nih. Saya minta dibebaskan. Mudah-mudahan dia seperti saya. Oh, emang dulu mantan. mantap Lalu minta apa lagi keisalawat? Dia bingung meminta minta apaan. Dia biasa hidup susah. Mau mintanya apaan? Dia kata keisalawat, ya raja saya gak minta apa-apa deh. Makin di hati raja, luar biasanya orang. Nggak, minta apa-apa. Padahal dia lagi bingung jawabnya. Jadi kebetulan semuanya kata raja hebat. Udah dipanggil orang istana, coba berikan tanah di sana, bangun rumah untuk Ki Solawat. Gua oh, hebat Ki gaji bulanannya ada. Kenapa? Dia punya jasa kepada negara, menemukan apa tuh? Mahkota kerajaan. Dapat gaji, enak eh, hidupnya Ki Solawat salawat doang tiap hari salallahu <Sessus> alaihi wa sallam salallahu alaihi wa sallam salallahu alaihi wa sallam maka terkenal kiai salawat itu dia tiba-tiba jadi orang terkenal dan dia cukupan orang semuanya duitnya ada rumahnya bagus orang digaji sama negara akhirnya orang semuanya menuju ke dia yang anaknya sakit sudah berobat ke tabib mana aja, akhirnya bawa ke situ minta didoain Salawat. Apa -apa. <laughs> di salawat, baca apaan? emang tidak bisa apa-apa di baca dikasih air kan yang menyembuhkan Allah. Allah kita ke dokter kemarin juga sembuh dari Jawa dari Allah di dah huh, minum. kebetulan baik hmm. jadi semua kebetulan Ini juga heran ke orang pada begini dengan saya hmm. Masya Allah ada janda minta jodoh hmm. <laughs> Ya Allah Tuh kalau saya pernah ada janda minta didoain, kan saya dapat jodoh lagi, saya enggak doain. Iya. <Suskir> <Suskir> iya, Ustaz, dia ngajin saya. Ustaz doain saya, Ustaz, katanya dia dapat jodoh lagi, Sebenarnya, so, enggak saya doain. Kok begitu, Ustaz? Enggak, saya enggak mau doain. Enggak usah ibu enggak usah kawin lagi. Iya, soalnya dia udah punya anak satu. Anaknya umur 60. <laughs> ya udah tua 80 tahun mau kawin lagi mau ngapain <laughs> akhirnya nih cerita kisah lawat nih, hmm. nih. Tersen, tersen, tersen. <laughs> akhirnya kisah lawat ini Masya Allah doanya dikabul oleh Allah barakah apa hebat luar biasa ulama-ulama semuanya datang ke dia hebat jahir bingung sendiri dia kok saya kenapa jadi begini ini keberkahan yang sangat amat luar biasa akhirnya ulama-ulama rapat bagaimana ohlah rapat ribuan ulama akhirnya itu ulama-ulama rapat bagaimana kalau kiswawat nanti kita undang wah akhirnya keputusan iya oke okay. diundanglah kiswawat hari Jumat ulama-ulama kumpul di masjid itu masjid udah tua Umurnya tua, bangunannya tidak? Udah tua. Diundang ke sholawat. Ulama udah datang, umat Islam udah berkumpul. Ke sholawat datang. Dia arah. Dia bingung. Wah, kok jadi begini ya, Begitu duduk khusus. Pake sajadah yang paling tebal. nih. Dia duduk. Dia sholatnya bingung. Lo bener apa salah sholawat Emang dia bisa ke sholawat doang? Dia sholat sunat. Udah sholat sunat pengumuman dari pengurus masjid Ini Alhamdulillah katanya kita masjid kita dapat barokah ulama-ulama kumpul dan yang sangat mengembirakan adalah masjid kita dikunjungi oleh orang yang sangat amat luar biasa kiai yang barokah kiai solawat dia nunduk aja nggak disangka ama dia juga dan nanti kita minta yang khutbah jumat kiai solawat ucap ke ya salawat langsung. Yo. Salat ada belum benar khotbah. Gimana coba? Dia bingung. Tapi namanya mantan preman, akalnya deh nah, Dia bilang, "Iya, siap ya salawat? Siap, tapi ada syaratnya." Dia kan disyarat. Oh. Mantan preman. Syaratnya apa katanya? syaratnya nanti kan saya khutbah kan dok kalau dulu nggak pakai podium ya pakai ya. hmm. tangga gitu naik sedikit saya minta ini tempat saya berdiri khutbah lurus sampai pintu itu jangan ada orang jaraknya 1 meter kosong dia udah nekat deh biarin nama nama gue habis-habis deh Mengabur. mau kabur deh. dia pikir apa udah emang udah gilirannya turun ini ah ha? udah giliran dia habis orang pasti tahu dia kagak ngerti biar deh sekalian, hmm. oh deh, bener aja begitu giliran dia khutbah dia diri, bukan dia setelah assalamualaikum, azan setelah azan, dia kabur, muah wow, dia kabur keluar. Begitu lihat ke selawat kabur keluar, ini orang yang di dalam semuanya ikut ke selawat. Wong ke sawon kabur ada apa Kabur semua. Begitu orang di luar semuanya tiba-tiba masjid ini roboh. Kebetulan. Kebetulan, dia udah tua namanya. Orang pada bilang, "Wah, ini hebat dia nih katanya mau roboh dia tahu aja." Padahal dia lagi bingung. Naik lagi namanya dia. Padahal dipikir udah habis. Wah hebat ini katanya ditawanya masjid mau rubuh. Padahal dia lagi bingung ke masjid kenapa jadi rubuh. Artinya Allah taala tetap menjaga nama baik dia, Allah taala tetap memelihara dia, tetap Allah taala membuat dia jadi mulia. Kenapa? Karena keberkahan dia baca selawat. Ah, Begitu. Ya eh, sampai sampai apa tuh? Sampai masjid rubuh ya. <laughs> Baiklah pemirsa dan juga saudara-saudara kami studio kita sejenak menyejukkan hati kita kita saksikan tayangan berikut ini Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatiillah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma alaihi wa ala alihi pemirsa yang berbahagia itulah memang kita tadi tertawa kita tadi merenung dan kemudian kita bertanya kepada diri kita apakah kita suka membaca selawat yang kadang-kadang kadang-kadang bacaannya begitu mudah tetapi kadang-kadang malas membaca selawat itulah gambaran tadi begitu indahnya keberkahan daripada selawat dengan cerita yang begitu indah gampang dicerna dan mudah-mudahan cerita ini juga menusuk pada diri kita hendaknya bacaan-bacaan yang kelihatannya ringan tetapi bobotnya sangat tinggi yang telah diajarkan oleh guru kita Silakan barangkali nah, Sebelum nanti ada tanya jawab ya Siap-siap ya Mengenai salawat ini Silakan ya. Silahkan uh, Pemirsa TVRI dan jamaah Membar uh, Nur Salam yang berbahagia uh, Salawat memang adalah Merupakan sesuatu yang sangat disukai oleh Allah SWT Sehingga Kalau kita bersalawat Allah Ta'ala memberikan kita yang lebih dari itu Jadi salawat itu Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Yang untung tuh kita Nabi Muhammad dapat cinta dari kita Kita lebih untung lagi Kenapa? Karena Nabi bersabda Man salla salatan Sallallahu alaihi asyuran Barang siapa bersalawat kepada aku Satu kali saja Nisaya Allah Ta'ala bersalawat kepadanya Sepuluh kali Kan tadi saya sudah jelaskan Salawat Allah itu apa? Rahmat Berarti kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Maka Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepada kita Sepuluh kali lipatnya Masya Allah sangat amat luar biasa Dan menurut para ulama Salawat ini ya Dengan gaya apapun pahalanya tetap ada Kalau ada orang membaca Al-Quran karena minta dipuji orang Mungkin karena riak pahalanya bisa tidak ada, atau kita bersedekah karena minta dipuji orang pahalanya bisa tidak ada. Tapi kalau baca salawat dengan gaya apapun, dengan tujuan apapun, pahalanya tetap ada. Kenapa? Karena kecintaan Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau lagu apa aja boleh, Ustaz. Artinya apa? Artinya betapa Allah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang ber, ber, membaca salawat dengan lagu apa aja boleh? boleh ya. Jadi boleh. Dengan gaya, lagu Gaya Sunda. Hmm, ya. ya kan? Dengan lagu Melayu. Ya seperti. Ya Nabi Salam, Salamun Alik. Ya Rasul, Salamun Alik. Sekian lama, kan? Gitu. <luluh _> <barbecue> <Ia> kan? <imanapun> itu boleh aja bu, pahalanya tetap ada, gitu. Pahalanya tetap ada. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sangat sayang, sangat cinta kepada Nabi Muhammad, Allah. sehingga dengan gaya apapun, pahala dapat itu istimewanya. Makanya saya sarankan banyakkan baca salawat. Nak kalau mau nanya siletakan. silakan. Ya kan, Barangkali sebelumnya bertanya bagaimana Kei Mujib ada mic yang di situ Ini bahkan pengalaman Ustaz Mujib nih, Kita dengarkan dulu ya Mereka, Silakan Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa uh, Satipari, di mana saja anda berada dan hadirin hadirat terutama Kei kita, Kei Fahruji Ustaz Dan Bapak Ustaz Ahmad Rifa'i hanya sedikit menambahkan saja bahwa solawat itu memang bacaan yang sangat luar biasa yang diakui oleh para ulama salafan ulama dulu dan ulama sekarang manfaatnya keberkahannya luar biasa terutama solawat-solawat yang telah kita maklum tadi dikatakan ada solawat Jibril Muhammad salallahu alaihi wasallam ada juga solawat bagar, Salawatullahaladzim salamullah Taala Taala Taala Ada lagi Taala Kamilah Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala wa Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Taala Menurut orang-orang Maroko, orang Mesir itu, sholawat ini jika dibaca 4.444 kali dengan hajat tertentu maka dikabulkan secepat api membakar kayu bakar. Maka disebut sholawat nariah. Ya, ya. Saya ingat ada sebuah cerita. Dulu Kiai Tohir Rohili, hmm. salah satu tokoh ulama ketawi, membawa jamaah haji. Di tengah perjalanan tahu-tahu pesawat yang <tuh> mereka naiki bersama kiai tadi itu pesawatnya mati. Mesinnya, mesinnya mati. Akhirnya seperti hampa udara begitu. Kemudian oleh Kiai Thoirahili jamaah diajak membaca selawat nariyah atau kamilah itu. Baru sampai kata-kata Wathan halubil mukhtu, wathan farjubil kurob. Langsung hidup lagi pesawat. Oh, ini berkah solawat atau nariah. Saya juga pernah waktu ke Papua tahun 2006 itu ada undangan maulid ke Papua. Sampai sana saya Sujud syukur kepada Allah, merasa menjadi orang yang paling ganteng. Hmm. di Papua Begitu pulang naik pesawat mau landing di Cengkareng itu roda depan enggak keluar Saya ingat cerita ke Thoyrohili saya baca juga selawat Kamilah atau Nariya itu sampai selesai bi ada di kulli ma'lumillah Itu dengan izin Allah roda depan bisa keluar dengan sendirinya yang tadinya muter-muter ya ini berkah sholawat juga luar biasa tentang sholawat dan saya juga sedikit melazimkan sholawat yaitu sholawat kamilah itu oleh guru saya dianjurkan membaca 11 kali setiap hari insya Allah rizki tidak bakal putus ada dan juga ibu-ibu bapak juga marilah kita Sering-sering baca salawat demi keselamatan negara kita, demi keselamatan bangsa kita, demi keselamatan keluarga kita dan keberkahan hidup min daripunya ilah darilah. Mungkin itu saja guys. Syukur, syukur, Alhamdulillah. Selamat sejahtera ibu. Sebutannya. Nama ini ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ibu Hatiqa dari Majlis Ta'lim dari Salam. Cibubur, terima kasih ibu Hajderi. Saya mau bertanya, tadi pak Ustadz mengatakan bahwasannya Nabi Adam dengan Siti Hawa menikah dengan mas kawinnya Salawat. Salawat. Salawat. Yang saya tanyakan, apakah syah untuk eh, Perkawinan zaman zaman sekarang? Menikah dengan Mas Kawi yang selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, langsung ayah. Ibu apa namanya? Ibu hatibah Hasibah. Hasibah. Ya. Sebetulnya tadi sudah saya jelasin tu, bu. Yeah. Yeah. Kebetulan, ya. Kebetulan dia ibu nanya, tidak apa-apa. Bahwa Mas Kawin itu hendaknya dengan sesuatu yang manfaat. Ya. Yeah. Salawat itu kan sangat amat bermanfaat Sah tidak Mas Kawinnya Baca Salawat Ya Nabi Adam aja Mas Kawinnya Salawat ya, Cuma kita Salawatnya jangan satu Kayak enakan pengantin laki-lakinya Gitu Ngirit ya, bener Iya itu yang tadi Kayak mujib kasih tau tuh Salawatnya apa? Kamilah 4.444 Ya baca dulu gitu Ebu ya, dibayar kontan. Ebayar kontan, <laughs> ya. Jadi sah ibu ya, sah. Ya, ya. Uh, rupanya uh, waktu juga ya. Nanti ada insya Allah pengajian yang akan datang kita bisa ada tanya ngaji lagi bu ya. Ya pak. Nanti. Insya Allah dan kesehatan alafiat. Eh uh, barakallah kena waktu juga Pak Kyai. Ya. Mm -hmm. Kita dengarkan kesimpulan dari Pak Kyai Fahrul Ihsan mengenai keberkahan ya. salat. Itu Selawat. Ya. Itu doa. Iya. pemirsa uh, TVRI dan jamaah Mimbar Nur Salam yang berbahagia. Selawat adalah merupakan sesuatu yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulullah dan kalau kita berselawat yang untung untuk kita juga mudah-mudahan kita dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu subhanahuwata'ala apalagi sampai dijelaskan oleh Kiyaji Abdul Mujib dan juga saya begitu banyaknya orang yang hidupnya barokah karena baca selawat yang selamat dari musibah karena baca selawat yang rizkinya bertambah karena baca selawat maka mari ya kita cinta rasul kita banyakkan membaca selawat kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mari kita tutup dengan doa ya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداه وفي نعمه وكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب Allah Al Kareem, wala Alih, wacabih, di kli lamhatin, wanafasim, diada di kli maulumlah. Allahumma rzuqna hubka, whubba man ahubka, wruqna hubba nabiika, whubba man ahubhu, wruqna hubba ahla Man, wa huba man ahabhum. Warzukna huba man ahabhum berahmatika ya arhamar raimin. Allah merzukna min al aqul awfarha, wa min al adham azfaha, wa min al amali azkaha, wa min al ilmi anfa'ha, wa min al ahlaki wa min al arzaki ajzalha. وَمِنَ الْعَافِيَةِ al وَمِنَ الدُّنْيَا خَيْرَهَا Amin. وَمِنَ ad نَعِيمَهَا Amin. رَبَّنَا أَتِنَا min al akhiratin a'imaha rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi warahmatullahi wabarakatuh